Mitra bisnis, Bapak Pamelka berencana membatasi izin pembukaan cabang multifinance atau perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor, elektronik, ataupun sewa guna yang dinilai pertumbuhannya sudah terlalu cepat, bahkan lebih tinggi dari asuransi. sehingga harus direm. Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia tidak setuju dengan rencana itu. Katanya, kenapa ekspansi kok harus ditakuti? Yang penting, rasio kredit bermasalah atau NPL terkontrol. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur BIMA Multifinance, Wina Ratnawati. Bu Wina, apa komentar Anda? Memang sih kalau lihat pertumbuhannya selama di 2011 dan 2010 kemarin memang luar biasa ya. Memang benar, dia melebihi dari asuransi ya. Tapi kalau memang keputusannya untuk regulator itu berpikir ada bubble ekonomi gitu. Jadi mungkin juga memang di lapangan sih menjamur sih pemukaan cabang-cabang baru y a n g banyak sekali. Apakah hal ini tidak menghalangi usaha ekspansi dari industri multifinance sendiri Bu? Kalau untuk ekspansi. Pansinya saya rasa tidak ya. Yang pasti gini, semakin banyak buka cabang, itu kan itu kan karena n k a kita juga bersaing dengan kompetitor yang lain kan. Pemukaan cabang itu, itu kan dilakukan oleh banyak multi finance ya di lapangan. Jadi kalau dibatisin, Seharusnya mereka harus lebih bisa mengoptimalkan cabang yang masing-masing, gimana lebih efisien lagi dalam berjualan gitu. Apakah saat ini resiko terjadinya bubble di industri multifinance sudah terlihat? Kalau yang kami lihat, kebetulan kami kan mainnya di mikro juga ya, di sepeda motor bekas. Sebetulnya kalau dilihat bubble, enggak ya. Memang kenyataannya masyarakat membutuhkan gitu, dan memang enggak bubble kalau menurut dari pihak kami ya gitu. Karena kalau p e n g e r t i a n bubble itu kan gini, terjadi peningkatan harga yang di luar rasional ya, Jadi harganya tuh mak Up gila-gilaan, terus kemudian di satu saat, -saat tertentu dia tiba-tiba macet gitu kreditnya g a k bisa bayar. Kalau ini yang terjadi di pasaran g a k ada peningkatan harga yang gila-gilaan, harga masih normal-normal aja. Misalnya contohnya seperti properti d e gitu ya, mereka lakukan mak up gitu, terus kemudian tiba-tiba g a k ada pembeli lagi dan orang yang i c i l juga udah g a k sanggup. Kalau di kendaraan g a k seperti itu beda. Jadi Apakah pembatasan ini sebaiknya hanya berlaku bagi perusahaan yang kredit macetnya sudah tinggi saja? Ya betul, kalau yang kredit macetnya tinggi, yang koleksinya juga turun banyak, ya, terus NPL-nya juga naik banyak, ya mungkin. Ada saran lain bu terkait hal ini? Saya rasa sih sampai saat ini beberapa MLK sudah cukup ini ya, u d a h cukup memonitor ya mereka regulator juga sudah k e baik ya mereka juga. Mendengar suara pasar gitu ya, kita sering lakukan seminar bersama gitu, suka diskusi bersama gitu. Jadi harusnya mereka udah terima informasi yang cukup jelas ya, udah oke、okay, gitu maksudnya. Demikian Wina Ratnawati, saya Kiki Wijaya.